Ya, 90,2 Serambi FM, Syadharalun. Selamat pagi, kembali untuk anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, Syadharalun. Setiap hari Senin hingga Jumat kita bakal hadirkan program spesial Serambi FM yaitu Serambi Cakrawala dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini tema kita adalah dari Abushi, kita belajar kesederhanaan. Nah, Saudara Lun, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Dan sudah hadir juga narasumber kita di Studio Serambi FM yaitu Bung Yarmen Dinamika Redaktur pelaksana Serambi Indonesia Assalamualaikum Bung Yarmen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bung? Kabar baik. Sehat ya? Ah, ya? Oke, sederhana sebelum kita lanjut lagi Perbincangan kita lebih eh, Mantap lagi nanti insya Allah Sebelumnya kita simak dulu Insert editorial hari ini Serami Dari Abu Syik, kita belajar kesederhanaan. Sebuah berita menggugah nurani di publikasi harian Serambi Indonesia di halaman 16 pada minggu kemarin. Judulnya, Abu Syik pilih minibus sebagai mobil dinasnya. Abu Syik yang dimaksud dalam berita ini adalah Roni Ahmad, sang bupati pidi yang fenomenal. Bukan saja ia menjadi buah bibir karena peci merahnya pada masa-masa kampanye Pilkada yang lalu. Saat hari pelantikannya sebagai Bupati Pili pun, Juli lalu, Abu benar-benar menjadi pusat perhatian publik. Itu karena ia datang ke tempat pelantikan tidak dengan mobil mewah, melainkan naik odong-odong. kendaraan khas rakyat kebanyakan, kendaraan mereka yang ingin naik mobil tapi tak sanggup sewa, apalagi beli. Nah, Kali ini Abu Szyk kembali ramai diberitakan karena ia memilih minibus sebagai kenderaan dinasnya. Alasannya memilih minibus pun sangat jelas. Minibus saja cukup, karena minibus kan mirip L300, jadi masyarakat bisa menumpang. <guluh> Abu Szyk bahkan merinci kriteria jenis kenderaan dinas yang ingin dia gunakan dalam 5 tahun mendatang, yakni mobil merek Toyota Hiace yang memiliki 16 kursi. Dengan kursi sebanyak itu di dalam mobil dinasnya kelak, Abu Szyk sudah membayangkan maka akan banyak warga yang bisa dia tampung untuk menumpang. Adalah kebahagiaan bagi seorang Abu Szyk bisa membawa warganya di dalam mobil dinasnya untuk bepergian ke tempat tertentu di dalam wilayah Bidi atau bahkan keluar PD Juga sebuah kebahagiaan bagi Abu Szyk bila dapat terus berdekatan dan berinteraksi intens dengan warganya, termasuk di dalam mobil dinasnya. Ketika para kepala daerah lainnya sibuk mengincar mobil baru dan mewah, Abusyik justru melakukan hal yang sebaliknya. Itu hak mereka. Masing-masing kita punya pilihan. Jawab Abusyik saat ditanya wartawan mengapa ia tak memilih mobil mewah yang privasinya sebagai bupati lebih terjamin. Tapi itulah Abusyik, sosok fenomenal yang mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan adalah pilihan moral. Kesederhanaan adalah kekuatan. Dan karena tampil sederhana secara konsisten sejak masa kampanye, Abusik akhirnya terpilih jadi bupati. Kini, setelah jadi bupati pun, kesederhanaan masih menjadi ciri khas Abusik, dan kita sangat pantas berguru kepadanya tentang bab kesederhanaan ini. Hidup sederhana, meski sedang berkuasa sebagai orang nomor satu di sebuah daerah, tidaklah membuat kita hina, malah akan dipandang mulia. ...karena kesehajaan tak akan membuat kita tamak uang dan kuasa. Selamat kepada Abu Syik atas pilihannya yang pro rakyat celata. Semoga bukan dia sendiri yang memilih kebajikan seperti ini, ...san menjadi penguasa. Dan yang terpenting pilihan ini dilakukan bukan karena pencitran belaka, ...tapi lebih karena panggilan batin... ...untuk membuat rakyat yang dipimpinnya merasa bahagia. Semoga... 9.2 Serambi FM saudara Anda tadi sudah mendengarkan insert editorial hari ini yang berjudul dari Abu Syek kita belajar kesederhanaan. Nah, saudara untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020 dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di www.serambifm.com. Ya, Bung Yarmen, ini sangat menarik sekali ya tema kita hari ini. Biasanya mungkin agak yang serius bagaimana gitu ya, tapi hari ini serius tapi santai gitu ya. Oke, Ini menarik sekali di mana biasanya nih pemimpin daerah mobilnya bagus-bagus gitu ya. Kisarannya 1 M ke atas gitu. Loh, ini Abu sih malah milihnya yang 400 jutaan, 400 jutaan gitu ya. Jadi mobil minibus Hiace ini. Nah, kenapa teman-teman dari Serambi Indonesia mengangkat tema ini sebagai editorial hari ini, Bung? Ya, seperti pengantar uh, dia mm -hmm. kelihatan bahwa dia menjadi unik di tengah situasi orang cenderung memilih mobil mewah dengan alasan lebih terjamin privasi dan keamanannya itu kan yeah. tapi ternyata justru Abu C itu memilih yang sebaliknya dia ingin mobil minibus yang muat sampai 16 orang Ya, dengan demikian dia berasumsi ketika dia melintas dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Pidi ada orang yang uh, menunggu labi-labika atau menunggu bus kah <laughs> dia bisa cegat untuk kemudian yeah. masuk ayo, naik naik naik naik gitu dan right. di, ini tradisi right. seperti ini di Amerika berkembang namanya tradisi nebeng hmm. nebeng itu dari satu negara bagian ke negara bagiannya itu dimungkinkan sekali hanya dengan cara berdiri di depan di depan eh di pinggir jalan nanti mobil apapun yang lewat kita kita uh, suruh berhenti dan dia pasti akan berhenti. Gitu. Kecuali memang dalam keadaan full. Nah, sekarang uh, tradisi nebeng ini mulai ada di PD nanti ketika Abusik udah punya uh, kendaraan yang kapasitasnya bisa muat sampai uh, lapa, orang ya, 16 19 orang. Mm -mm. Nah, uh, ini Bukan tidak ada maknanya. Maknanya adalah abusi ingin tetap uh, menunjukkan kesederhanaan bahwa dia berasal dari masyarakat uh, biasa dan kemudian kemarin dia sudah mengambil sikap ketika pergi ke dpr hmm. eh, sorry, ke DPR ketika mau dia iya. datang naik odong-odong itu. <laughs> odong-odong itu kan seperti yang kita pahami selama ini odong-odong itu -odong adalah jenis kendaraan yang dibuat sedemikian rupa hmm. uh, dengan rancangan bahwa hmm. orang yang tidak punya mobil bisa merasakan naik mobil, mm -hmm. ya kan orang yang nggak sanggup sewa bisa merasakan naik mobil dalam jumlah yang rame-rame lagi, gembira lagi, ceria lagi dalam itu. Nah itu yang kemudian dipilih oleh uh, Abusik untuk pergi ke tempat pelantikannya. Beda betul tentunya dengan bupati-bupati lain gitu atau wali kota lain. Yang kedua ternyata udah dikukuhkan pun sebagai Bupati. bupati dia tetap masih menunjukkan ciri kesederhanaannya. Ya. Artinya ketika dia memilih ini ini adalah bentuk kesederhanaan. Dia ingin selalu dekat dengan rakyatnya bahkan di dalam mobil dinasnya yang seharusnya itu adalah wilayah privasi buat ya. dia. Tapi ternyata dia menghilangkan aspek privasi itu yang penting dekat dengan masyarakat, bisa berinteraksi, bisa bercengkerama di dalam mobil sampai kemudian ke yang di, ya, tempat yang dituju. Hmm. Mungkin suatu saat ketika misalnya Abusik mau pergi ke Banda Aceh ada tugas uh, tugas apa Uh, tugas dinas ya dinas atau dinas luar ya mungkin juga di tengah jalan dia akan ketemu orang di sare mm -hmm. atau di Lampo saka di mana, -mana lah yang kemudian it ya, hal seperti itu akan dilakukan. ini akan menjadi sesuatu yang baik ya yang unik sekaligus ya tetapi jangan sampai lah uh, misalnya kasaran kita uh, jangan sampai misalnya abusi ini mau meresmikan satu tempat satu kegiatan mungkin mungkin pukul 09. Pukul 9 orang dan nunggu di situ dari sejak kelamaan. dari kelamaan Gara-gara dia asik ambil orang orang terus kan nah ini yang kita harus ingatkan satu ya. yang kedua ini betul betul lah kalau memang ini adalah program yang tulus ikhlas dekat sama masyarakat janganlah ini kena pencitraan gitu ya mm -hmm. kalau pencitraan ya rasanya Nggak sayang ada, sekali ya sekali mm -hmm. Oke okay, karena memang uh, di Aceh khususnya ya mm -hmm. mungkin warga PD juga memang uh, membutuhkan sosok pemimpin yang nah. sederhana mungkin ini Mudah-mudahan jadi contoh juga ya Untuk Bupati pemimpin yang lainnya, yang lainnya gitu ya, Bung Herman ya Apalagi gini, kita kan sekarang sedang musim pelantikan Gelombang kedua para Bupati Wali Kota Yang kemarin mm -hmm. sudah selesai 10 orang kan mm -hmm. uh, Terus kemudian Ada tanggal berapa kemarin Bupati Birun sudah dilantik Hari ini pelantikan Bupati Akmal Ibrahim Di, ya, di Abdiya Artinya masih ada sekitar 8 orang lagi Bupati Wali Kota yang akan dilantik ya. Belum lagi nanti tahun 2018 Ada, ada lagi 3 nanti. lagi kan mm -hmm. Nah Ini yang kita harapkan mereka ini juga berpikir tentang kesederhanaan bentuknya boleh apa saja ya, Yang nggak mesti misalnya harus meniru Abu Syeikh. Mm -hmm. Tapi misalnya ya sudahlah kalau ternyata dianggarkan untuk dia misalnya biaya untuk rak sepatunya sampai misalnya 150 juta, itu mm -hmm. kan terlalu tinggi untuk rak yeah. sepatu kan? ya dia berpikir aja beli aja rak sepatu yang harga 10 juta atau 5 juta apa yeah. itu itu bagian-bagian yang penting dicatat ketika harus kita bersikap sederhana dan hemat gitu ya. Mm -hmm. itu apa kita boros pada uang rakyat padahal harga benda sejenis itu uh, benda sejenis itu ada yang harganya lebih murah gitu ya. Saya pikir itu salah satu itibar yang bisa kita petik dari keteladanan yeah. Abu Ya yeah, jadi ini uh, mungkin jadi seperti uh, apa ya? pukul sampinglah istilahnya ya untuk pejabat-pejabat bahkan ada juga yang pejabat udah selesai dinasnya udah selesai ya, jabatannya eh ma, mobil, mobilnya masih ada gitu masih dikuasai kan <laughs> masih Jadi, dikuasai, gitu di di Aceh Tenggara ya mm -hmm. Aceh Tenggara juga sangat banyak ada 20 mobil diambil dan sampai saat ini udah dua kali kita beritakan udah dua kali juga kita jadikan salam <laughs> salam serambi tapi itu belum juga uh, membuat Memunculkan kesadaran Apalagi mm -hmm. beberapa mobil itu dari dibawa ke Medan Seiring dengan berpindahnya Pejabat itu, jadi pejabatnya udah pindah Pindah antar provinsi pun, dia yeah. tetap membawa Itu dianggapnya hard, uh, mobil Itu idem itu. ya, oh, di idem Didem, padahal enggak gitu ya. Belum, belum <laughs> Kalau penidam kan harus ada prosedurnya. Yeah. Tetap aja mm -hmm. mobil itu harus dikumpul dulu, dipulkan kan, baru yeah. kemudian nanti diumumkan Oke. Okay. Yeah. Nah, ini juga kita melihat wakil bupati PD-nya juga ya, dia memakai mobil uh, Camry yang bekas uh, bupati yeah. uh, sebelumnya beli, gitu. beli baru kan. Mm -hmm. beli baru. Nah, ini Bung Yarmen, kalau misalnya fenomena seperti ini ya, misalnya seperti Abusi yang menginginkan cuma 400-an juta gitu, terus juga anggarannya kan 1 M yeah. gitu ya. Dan Dan untuk e, wakil bupati kan sebenarnya juga ada anggaran sendiri untuk mobilnya sendiri. Nah ini e, sebenarnya kalau sudah dianggarkan seperti itu, kemudian tidak membeli e, seharga yang dianggarkan dan juga wakil bupati PD malah tidak mengeluarkan biaya lagi untuk e, kendaraannya karena memakai mobil yang sebelumnya. Nah apakah ini anggaran-anggaran yang sudah diplotkan ini nanti jatuhnya kemana ya? Ya dia nggak bisa seketika uang mm -hmm. itu dialihkan gitu kan. Paling-paling nanti. Uh, yang akan diambil dari negara itu adalah Uang operasional, misalnya pembelian minyak Rutin hmm. kan, kemudian lagi Kalau harus ada penggantian spare partnya Pada masa servis kan gitu Karena mobil yang 400 juta Yang akan dibeli ini adalah milik pemerintah Pemerintah uh, AC, eh, Pemerintah PD Karena dari APBK ya, APBK, ya kan, Beda misalnya Kalau seperti dulu Begitu Pak Gubernur Jaini ini dan wakil gubernur Mujakirmanak menjabat Mujakirmanak pernah bilang di masa kepemimpinan kami tidak akan ada pembelian mobil baru mm -hmm. kita fokus untuk uh, menyewa mobil gitu kalau menyewa kan berarti risiko uh, pertama kita nggak mengeluarkan uang untuk beli kita hanya mengeluarkan uang untuk sewa dan itu pasti lebih kecil kan mm -hmm. yang kedua kalau ada kerusakan kemudian servis itu tanggungan pihak yang, yang pemilik terakhir keuntungan modal seperti itu adalah Jika satu saat pejabat yang bersangkutan pensiun seperti kejadian di apa tadi di Aceh Tenggara uh -huh. tadi atau tidak menjabat lagi non job gitu kan itu mobil ditarik, ditarik otomatis bukan oleh pemerintah tapi justru oleh bodyguard atau debt collector uh, para rental itu kan uh, rental, perusahaan ya? rental itu gitu nah itu uh -huh. salah satu keuntungannya nah, sekarang uh, berbanding berbanding terbalik dari uh, uh, cerita Apa tadi yang aja uh, tadi mm -hmm. ya, Abu Abuci tadi ya pembelian pertama uang itu tidak akan terpakai otomatis akan terjadi silpa sisa uh penggunaan anggaran Anggaranya. ya sebesar 400 juta karena itu hmm. tidak akan terpakai tapi item berikutnya seperti pembelian minyak, perawatan, gaji sopir, mungkin harus tambah gaji kernet satu. <laughs> karena ini kan seperti lagi-lagi kan. <laughs> Nggak, <laughs> enggak, kalau enggak gimana nanti menyetop orang stop terus mobilnya seluruh naik, suruh duduk di mana <laughs> itu kan mungkin juga jadi urusan abucik dan ya. itu juga bukan urusan sopir kan. Mungkin suatu saat yang namanya ajudan akan berperan sebagai kernet ya, gitu untuk ya. untuk Keren ini kernetnya perwira <laughs> ya jadi itu itu dia akan dialih eh, tidak tidak tidak terpakai tidak masalah hmm. kan akan terjadi silpa dan tahun depan pasti tidak akan dianggarkan lagi demikian juga sampai lima tahun ke depan hmm. gitu apakah itu tidak bisa dialihkan langsung seperti itu misalnya ketika dalam... nggak bisa sifat anggaran kita kan dibahas berapa bulan yang lalu kan tapi ini katanya uh itu bakal bakal dibeli ketika nanti ABB, apb untuk apbk yang bakal keluar ini berarti ini sudah, di, dianggarkan, sudah dianggarkan terlebih, terlebih dahulu, dahulu ya. ya kemudian baru keluar nanti gitu keluar ya nanti terbeli lagi nanti mm -hmm. uh, dibeli udah pasti kan dibeli ya. dibeli udah pasti tapi kelihatannya akan ada sisa uang sekitar 600 juta ya, betul kan itu enam juta itulah kemudian menjadi silpa uh, itu simpa. langsung silpa gitu ya bung jadi silpa jadi tidak karena bisa... enggak, enggak, oh, kecuali nanti begini sekitar bulan tapi ini udah dekat sekali biasanya bulan 9 atau bulan 10 akan ada APBAP mm -hmm. ya kalau di sana namanya APBKP ya. ya perubahan nah di perubahan mm -hmm. itulah kemudian di, melalui sebuah keputusan dewan atas pertujuan bersama dewan bersama bupati setempat disepakati bahwa uang ini dialihkan untuk pos yang lain gitu hmm. karena real 600 itu lebih gitu kan. Iya. Dan untuk biaya servisnya juga ada anggaran lainnya kan biasanya Biasanya dari ya hmm. beda-beda. Kalau komponen pemba, komponen apa namanya? motor ya istilah mereka pemotoran itu pertama pembelian pembelian baru hmm. atau sewa. Kemudian itu tadi baru jasa servisnya, anggaran servisnya segala macam gitu kan. Oke. Okay. Nah. nah, apakah kalau dari Abu Shik sendiri nih apakah uh, Boryarmen dapat voucheran kira-kira Abu Shi tuh alasannya selain uh, kesederhanaan, Nah sisa plot anggaran ini mau dikemanakan gitu kira-kira. Oh, itu kita belum dapat. Kita belum belum tahu persis ya. Uh, yang paling penting dia sudah memberi sebuah teladan yang baik hmm. gitu kan di tempat lain ada orang yang begitu mobilnya terlalu murah dia malah minta lagi minta ditambah lagi ya, gitu ya supaya nampaklah beda sang bupati atau kepala daerah ya. dengan ketika dia tidak menjadi kepala daerah apalagi kadang-kadang sebagian bupati atau wali kota kita itu bekas kontraktor yang mobilnya saja sudah lebih mewah ketimbang mobil yang dimiliki oleh pejabat bupati atau wali kota ketika dia menjabat lagi-lagi dia minta mobil setara ketika dia jadi kontraktor atau melebihi dari jabatan seperti itu. Mm -hmm. Tapi abusi ini kan justru sebaliknya dia menunjukkan kesederhanaan bahkan masa-masa yang seperti ini ini kan sebelum sebelum dibeli dia kan udah bertugas tapi itu mobil pribadinya gitu mm -hmm. mobil pribadinya. Nah yeah. sekarang ketika mobil pribadinya yang di yang digunakan otomatis uh, minyaknya harusnya ditanggung oleh negara gitu. Yeah. Tapi kalau itu pun dia juga tidak mau ya itu juga bentuk dari kesederhanaan ya. yang luar biasa mm -hmm. nah, saya jadi teringat se sebanding dengan ini adalah Pak Irwandi, Irwandi mm -hmm. Yusuf dari awal bilang sudah bilang saya tidak menggunakan Pondopo sebagai tempat tinggal dia uh, tempat tinggal sebagai gubernur ya dia tetap tinggal di rumahnya terus kemudian pendopo jadi apa kenanggaran mm -hmm. pendopo juga ada dan Dia bilang pendopo itu baru akan dipungsikan ketika ada tamu-tamu penting mm -hmm. nah kemarin kita ada raduba Swedia akan datang yeah. siapa namanya Oslo ya memang namanya dan kemudian Pak Irwandi datang ke Pondokpo untuk menyambut. Putu-putunya juga mm -hmm. ada di Pondokpo. Mm -hmm. Tapi ketika tamu uh, tidak terlalu penting, mungkin dia sambut di rumahnya saja. Itu baru satu. Yeah. kemudian mm -hmm. mobil. Mobil itu uh, dia punya mobil banyak, ya. Dan rata-rata untuk pergi ke kantor dia gunakan mobil pribadi. Mm -hmm. Adapun mobil yang disiapkan untuk dinas itu kadang-kadang jadi pendamping saja, gitu. Terakhir untuk pergi keluar daerah dari Banda Aceh menuju tempat-tempat pelantikan Bupati, Walikota, hampir sembulu hampir seluruhnya dia tempuh melalui naik pesawat. Pesawat, pesawat itu adalah pesawat pribadi, <laughs> pribadi. Negara, aram ini pemerintah Aceh tidak melakukan uang sepeser pun untuk operasional pesawat itu. Mungkin yang saya belum tahu itu mungkin pembelian afturnya gitu. Ya, karena pembelian aptur dianggap aja setara dengan pembelian minyak bensin ya. untuk ketika misalnya rombongan konvoy pergi rame-rame untuk melantik, untuk untuk hadir dalam sebuah pelantikan. Jadi lumayan baiklah Aceh ke depan punya sosok yang gubernur kita hemat ef efisien dan kemudian kita punya bupati di yang juga hemat efisien seperti ini mudah-mudahan. Hmm hal seperti ini di teladan seperti ini diikuti oleh bupati wali kota lainnya dalam bentuk yang lain boleh juga bentuk yang sama tapi barangkali modifikasi lah gitu jangan nyontek Abu Cik juga uh, jangan nyontek Irwandi juga gitu kan Kira -kira. mungkin ada ada ide lain gitu ya untuk menampilkan kesederhanaan ya, gitu bisa. ya baik untuk anda saudara loan yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0651637172 atau di 0811689020 kita bakal kembali lagi dalam serambi Cakrawala namun sebelumnya Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini 90,2 Serambi FM kembali lagi bersama saya Ti Andalusia dan narasumber kita Bung Yarmen Dinamika dalam Serambi Cakrawala edisi hari ini Senin 14 Agustus 2017 dengan tema dari Abu Syuk kita belajar kesederhanaan. Untuk Anda saudara yang ingin bergabung bersama kami silakan saja di 0651637172 atau di 0811689020. Dan saudara-saudari sesaat lagi kita bakal mendengarkan pernyataan juga dari narasumber kita by Pon. Ada Cut Asmaul Husna MM yaitu anggota tim visi misi dan penyusun RPJM e, Pemkap Pidi dan Saudara sesaat lagi kita akan terhubung dengan beliau. Baik. Halo assalamualaikum Ibu Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Cut, saya Tian Andalusia dari Serambi FM dan juga sudah hadir di studio Serambi FM Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana Serambi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bang. Oke. Okay. Ada di mana nih sekarang? <laughs> ini sekarang lagi di kampus kebetulan penerimaan mahasiswa, uh, mahasiswa baru. baru. Betul, ya. lagi di UNSI, berarti ini. ya, Bu ya. Enggak, sekarang lagi di Universitas Tek Oh, Kami di U. Di... Hari nah, okay. ya, Di. Di maaf, maaf, ya berarti ya Asik nih jalan-jalan mm -hmm. Bu Cud kita minta waktunya sebentar nih Bu Cud, kita uh, berbincang-bincang ya Di program Serambi Cakrawala edisi hari ini Temanya dari Abu Syik, kita belajar kesederhanaan Ya Bu Cud, seperti kita ketahui bahwa Abu Syik, i, Bu Cud ini kan penyus, anggota tim visi misi dan penyusun RPJM PMK PD ya Bucut ya, Bupati PD ya. Oke, Bucut ini kan uh, seperti yang diberitakan Serambi Indonesia kemarin bahwa Abu ini uh, pengennya mobil dinasnya ini cukup minibus aja, yaitu High yang kira-kira uh, 400, yang bisa muat banyak, orang, uh, bisa muat banyak iya, orang, terus anggarannya cuma 400 jutaan, gitu ya. Nah, sedangkan iya, yang iya. sudah dianggarkan itu kan sekitar satu miliar lebih. Nah, kira-kira uh, Bucut kalau misalnya sudah sudah uh, sudah tahu kita seperti itu. Harganya kemudian juga lebihnya kan banyak tuh kira-kira 600 jutaan. Kira-kira kemana ya bakal di sisa 600 anggaran 600 juta itu? Apakah langsung ke Silpa atau mungkin bisa dialihkan ke uh, alokasi yang lain? Iya, yeah, uh, begini kalau melihat dari uh, apa yang Agusi selalu sampaikan gitu ya mm -hmm. Pertama adalah beliau konsepnya Hidupnya sederhana tapi bisa Membantu banyak orang yeah. begitu. Kemudian juga kali ini Kepada kami juga pada saat Kami menyusun visi-misi kami minta Pengarahan dari beliau gitu mm -hmm. uh, Beliau kali ini memprioritaskan Kepentingan rakyat karena uh, Beliau menganggap bahwa uh, Pemilihan kemarin itu murni kepentingan rakyat untuk dapat berubah begitu jadi terpilihnya beliau juga atas keinginan rakyat karena itu perjuangan yang paling besar adalah bagaimana mementingkan kepentingan rakyat sure. gitu ya mm -hmm. jadi program kegiatan pun kemudian diarahkan kepada yang lebih banyak ke belanja langsung ketimbang belanja tidak langsung nah pembelian operasional itu walaupun dia belanja modal tetapi kan itu nanti digunakan oleh pimpinan Uh, jadi beliau berharap uh, Lebihnya itu nanti bisa digunakan Kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya mm -hmm. Seperti untuk belanja kesehatan Belanja pendidikan yeah. dan belanja yang lainnya Begitu Oke okay, berarti bisa langsung diplotkan Untuk ke anggaran yang lainnya ya Bucut, ya, nggak mesti ke silpa gitu nah, Atau melalui yeah. APB apa, apa, nggak? APBKP nggak. Ada pada saat Ada, perubahan iya. Uh, uh, Belum dibahas secara uh. ini Karena kan saat uh, ini Kami masih diminta untuk fokus Pertama untuk penyusunan RPJM hmm. karena waktunya kan masanya enam bulan ya, jadi hmm. kita semuanya yang tim yang dibentuk itu untuk fokus ke situ. Lalu, lalu yang kedua adalah yang beliau sudah minta itu bersama dengan Pak Wabu adalah untuk persiapan KUA PPS 2018. Namun Mbak Peda sudah uh, pernah konsultasi dengan kami juga untuk mereview tahun 2017 anggaran untuk tahun 2017 untuk menyesuaikan dengan visi misi karena kan masih ada beberapa bulan lagi gitu jadi belum ada arahan khusus eh, yang sisanya itu untuk apa digunakan tapi yang jelas itu untuk kepentingan publik begitu hmm. oke okay. silakan bang Yarmen ya apalagi ciri kesederhanaan yang icut bisa tangkap dari seorang abusik gitu selain uh, fenomena baru bahwa dia bertekad untuk kenderaan dinasnya cukup uh, sejenis minibus saja? Ya, uh, ada beberapa hal yang kami lihat yang saat ini beliau lakukan ya tanpa hmm. harus menunggu ada anggaran dari uh, apa, pemerintah daerah. Uh, pertama adalah uh, ketika misalkan hasil uh, FGD kemarin, kami kemarin itu melakukan hasil FGD kecamatan, Uh, terhadap isu-isu strategis. Uh, Di situ ada soal sampah yang berserakan begitu ya. Hmm. Besoknya beliau tanpa minggir jabatan beliau uh, langsung turun tangan untuk kemudian memberikan contoh bagaimana cara membersihkan sampah, sekaligus bagaimana caranya untuk menjaga lingkungan. Itu adalah kami lihat beliau tidak uh, sederhana begitu ya dengan uh, penampilan yang sederhana, kemudian dengan kerja-kerja merakyat uh, itu adalah ciri khas sederhana. Lalu kemudian beliau itu Kami lihat setiap ada undangan untuk kenduri gitu ya mm -hmm. Dengan gayanya dan seperti biasa beliau tetap hadir gitu Dengan kesederhanaan yang ada Gayanya yang biasa oh. itu maksudnya atribut peci merah itu Iya <laughs> jadi dengan atribut peci merah dengan baju yang uh, sederhana Kalau kita bisa melihat bahwa Kadang Abu si juga uh, kirim foto-foto ke kami ya Beliau makan dengan uh, di warung rame-rame begitu Dengan tempat yang juga e, merakyat e, tidak di tempat yang mewah e, itu kan bentuk-bentuk kesederhanaan juga jadi itu yang e, kami sering dapat foto dari Abu Sy. Jadi misalkan Abu Sy ada kegiatan apa beliau kemudian mengirimkan foto sebagai bentuk bahwa ini silakan diterjemahkan begitu oh, okay. kan jadi gitu e, Bang Yerman. Eh, terus yang berikutnya memang Abu Syik ini kelihatan sederhana e, bersahaja ya kan tapi kata a, ada satu teman yang bilang Ini bakal ada pengadaan peci merah dalam jumlah banyak dan itu akan men <laughs> akan menyita anggaran pemerintah. Itu gimana sebetulnya isu tentang itu? Eh nah, e, tapi sejauh ini ke dalam anggaran belum ada arahan yang seperti itu ya. Okay. E, masih pada selama ini bicara anggaran masih pada e, porsinya misalnya berapa persen ke berapa persen. Jadi beliau mengharap kalau selama ini kan mungkin 60 persen ke aparatur, lalu 40 persen ke publik. Nah, kali ini kita berharap walaupun misalkan nanti, tapi arahannya harus lebih besar ke publik lah, begitu. Jadi belum ada arahan, eh, ini harus pengadaan apa, pengadaan apa, pengadaan apa. Jadi kami pun juga belum berani komentar terhadap itu karena belum ada hal yang disampaikan secara nyata bahwa ini nanti mohon diagendakan untuk ada anggaran seperti ini itu. Oke, satu lagi uh, waktu pelantikan kemarin Abusik memilih naik odong-odong, ya kan? Iya benar. Dan sekarang dia akan memilih mobil dinasnya, mobil yang bisa memuat rakyat lebih banyak gitu untuk untuk numpang. Eh. Pertanyaan iya. saya itu bermurni dari inisiatif Abusik atau ada yang kalian di internal itu mungkin tahu ada yang membisikkan dan kemudian Abusik e, mengikutinya gitu. Uh, Abusik itu selalu uh, beliau punya prinsip, okay. ya. Okay. Uh, jadi beliau punya prinsip dan beliau itu melihat uh, biasanya uh, suatu ajakan Abusik atau suatu yang tindakan Abusik itu uh, dari apa yang beliau lihat saat ini gitu. Misalkan eh uh, ada ada hal yang menurut beliau itu ini kondisinya harus begini maka beliau sesuaikan begitu. Jadi eh uh, tidak tidak menurut kami tim pembisi tidak cukup kuat ketimbang karakter beliau yang memang cuk, cukup bersahaja dan bagus ya. Kami juga kadang-kadang harus mengikuti pola itu gitu kan. Jadi eh uh, beliau uh, ada dua hal yang menyampaikan kepada kami Ada titik koordinat yang harus dicapai ke depan dan teman-teman uh, uh, tim itu harus menerjemah itu. Pertama adalah bagaimana PD ke depan itu harus makmur. Okay. Jadi masyarakatnya yang harus makmur. Mm -hmm. Yang kedua adalah bagaimana PD ke depan itu harus sejahtera. Masyarakatnya yang harus sejahtera. Mm -hmm. Lalu ada suatu kali uh, kami mendengar uh, Pak Wabup menyampaikan begini. Uh, ini Abu Syi menyampaikan, uh, kit, uh, uh, bu, Wakil Bupati tidak boleh terlalu tidak boleh lebih kaya daripada bupati dan bupati tidak hmm. uh, Abu sib bilang ya, ya. begitu Pak bahwa yang sampaikan ke kami bahwa Abu sib menyampaikan itu gitu ya hmm. uh, Pak Wabu, wakil bupati tidak boleh kaya lebih daripada saya dan hmm. saya juga tidak boleh kaya katanya gitu hmm. <laughs> jadi itu kan bahasa yang dikeluarkan filosofi sekali gitu ya hmm. jadi dan beliau juga pernah uh, sampaikan ke wabup waktu pertama ditanya diambil keputusan kenapa uh, uh, Pak Fadluloh yang diambil itu pertanyaannya adalah uh, pertama beliau sampaikan beliau ini adalah uh, pelayani masyarakat. Nah, uh, sebagai yang melayani masyarakat uh, beliau adalah uh, istilahnya diislahkan beliau adalah uh, uh, apa namanya ya, istilahnya beliau memang pelayan begitu. Nah, kalau begitu uh, wakil siap siap enggak gitu? Lalu Pak Wakil menjawab, e, saya wakilnya pelayan katanya. Jadi <laughs> <laughs> itu yang kemudian menarik gitu ya. <laughs> e, kami juga harus mengikuti karakter dan apa yang e, mau Abu Syik, e, titik koordinat yang Abu Syik sampaikan. Begitu Oke. Bang. Terakhir ya, terakhir biasanya e, kalau suaminya sederhana, istri istrinya kemudian ber, berbeda gitu kan tapi kalau yeah. masalahnya sama-sama selaras begitu ya nggak masalah sejauh amatan icut yang juga dekat yeah. dengan istrinya, apakah ibu akan jadi orang pemboros atau seperti apa kira-kira? Iya, -kira? Iced belum pernah ini ya duduk secara ini dengan istrinya kan okay. ketemu juga pada saat Iced lihat kesederhanaan pada pelantikan gitu ya, hmm. juga tidak terlalu mencolok lah, ya, okay. cuma kan memang harus ada penataan sebagai uh, ibu, ibu pejabat, tetapi siap. tidak masih uh, pagaya masih penyesuaian kan kita bisa lihat dari bentuk penyesuaian lalu sampai hari ini mereka masih meninggal masih uh, tinggal di rumahnya di uh, jadi belum belum ada Maksudnya um, mereka pindah ke Papua itu kan tandanya ada keselarasan di antara keluarga di situ kan, enggak, begitu? Gak mendesak untuk harus pindah segera ya? Okay. Iya, jadi sampai hari ini kalau mau ketemu abusi uh, itu ketemunya ya kalau nggak ketemu di lapangan beliau bekerja di lapangan karena beliau itu sudah sampaikan ke kami bahwa beliau akan fokus untuk di lapangan sementara kerja-kerja Birokrasi, administrasi, dan uh, perbaikan pemerintahan itu Lebih banyak diserahkan kepada Pak Wakil Dan beliau akan lebih banyak bergerak dengan masyarakat Begitu Makanya namanya kan PD Mesigra you know? Nah itu kalau <laughs> diterjemahkan itu sedikit Apa makna yeah, dari uh, maksudnya? Uh, maksudnya adalah PD Mesigra itu adalah Bersinergi membangun hmm. uh, PD itu uh, dari semua Komponen elemen dengan sekal, dengan uh, Apa namanya ya Dengan semua bergerak yang sama Begitu hmm. Uh, jadi uh, semua pihak baik dunia usaha, baik masyarakat maupun pemerintahan bergerak bersama Jadi bagaimana sebenarnya kan ini terjemahan untuk dari prinsip-prinsip good governance gitu ya mm -hmm. Jadi uh, itu kemudian ada divisi kan Sidi Mesigra dan melayani menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia mm -hmm. Itu visi yang ditetapkan dan Abu Syih sendiri memang selalu menyampaikan bahwa membangun uh, daerah itu dengan membangun PID itu dengan memperbaiki karakter yaitu dengan berakhlak mulia, dengan berakhlak mulia maka menuju sejahtera. Untuk sampai ke sejahtera, maka harus betul bersinergi semua komponen, harus cekit dalam pelayanan, harus betul-betul menjadi melayani semua masyarakat. Begitu kira-kira. Oke, okay. saya yakin kok Abu Syih Mendengar toksu kita ini, ibu cum langsung diangkat jadi juru bicara nih saya kira. <gülpisa> Gak duduk lagi di RPJ, jadi juru bicara aja, karena lancar betul kan, menguasai betul gitu. Iya <mysim> iya. Ade, jangan ja. hari-hari begitu kan. Ini Abusi ini tadi sebelumnya sempat juga mohon izin kan. Abusi ini Serambi Indonesia mau wawancara tentang saudaraan hmm. Abusi. Mohon izin ini Abusi dulu lagi. Silakan saja jawab. Oh, <laughs> silakan saja ya, saja. ciri-ciri orang bersaja. Saya pikir rekaman iya, rekaman iya, ini nanti perlu diperdengarkan ke Abusi di samping salam Serambi hari ini bahwa dia sudah menginspirasi banyak orang untuk hidup E, sederhana di tengah gelombang hedonisme dan konsumerisme akhir-akhir ini, ya kan Cipt ya? Iya boleh-boleh silakan nanti dikirim, biar e nanti akan kirimkan langsung ke Abu si, karena Abu si e, rajin gitu ya, <laughs> rajin e, membalas, mengomentar dan mengirimkan foto-foto terkait dengan perkembangan masyarakat dan apa yang harus disikapi, lalu kami diminta untuk membantu itu gitu. Dengan okay. sikap seperti ini secara keseluruhan apa benefitnya buat masyarakat? Eh Kami kira adalah jaminan-jaminannya itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa kalau kami sederhana berpikir bagaimana masyarakat itu bisa makan, minum dengan bagus, kemudian bisa terpenuhinya hak-haknya tidak diterlantarkan, kemudian mempunyai kehidupan yang baik dunia dan akhirat itu jadi. Oh, Oke, cut. Baik. Oke. Okay. Iya. Uh, Bu Cud, terima kasih banyak atas uh, bergabungnya Ibu Cud bersama kami di dalam Serambi Cakrawala. Mungkin mudah-mudahan suatu saat nanti bisa langsung ke studio Serambi FM ya, Bu Icud. Selamat-selamat, terima kasih okay, juga kepada Bang Yarmain, kepada yeah. semuanya di sana. Yeah, selamat beraktif beraktifitas kembali, Bu Cud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sudah lalu demikianlah bincang-bincang Kita bersama Cut Asmaul Husnah MM Yaitu anggota tim visi misi dan penyusun RPJM Bupati Terpilih Kita terima penelponnya Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Iya dengan siapa di mana Bapak ah, Pak, Yunus. Pak Yunus Pak Yunus di Ule Karing Silahkan Pak Yunus Mau kasih pertanyaan atau juga pendapat silahkan Waalaikumsalam Bapak Uh, Naik sekali ya salamkan salam dia ini. Alhamdulillah, kalau Pak Nila nah, menerima. Ida, Ida, si, musy. membeli pribadi. Mm -hmm. Pasti kita antar selalu. Iya. benar-benar berubah dari perjalanan yang tulus. Mm -hmm. Jangan berubah lagi nanti. Iya. Yeah. Nanti kita kita tabiran ya, tak? Jangan lagi berubah nanti kita tabiran ya. Iya. Salam, Opsi. Bagi itu juga dengan kolek-kolek yang ada di perjalanan nanti. Mm -hmm. Harus diperjelaskan, harus. ...berjalan sesuai aturan. Jangan ada lagi proyek-proyek yang di... ...apa namanya itu... Di, ...yang ditanggulungi oleh periman-periman proyek. Hmm. Itu hadapan kita. Kemudian, bergunggu uh, waktu, waktu sudah singkat sekali. <laughs> Mbak Tia, saya dulu keluar... Uh -huh. ...sebagai pemenang persenyaan... ...terbaik dari narasumber BI. Pada waktu itu, Pak Amat. Eh, tanggal tanggal 9 bulan Oh, 9 Januari ya. Hmm. Ya. Berarti sudah Supaya beberapa bulan yang lalu. Mm -hmm. Ada hadiah. Iyi. Hadiahnya apa, hadiah, pak? Oh koran ya, langganan koran. Belum ditindaklanjuti ya bapak. Oke nanti bapak jangan ditutup dulu ya teleponnya ya. Nanti ada rekan saya akhir yang bakal uh, menghubungi bapak ya. Jadi bapak jangan ditutup dulu. Uh, terima kasih Pak Yunus ya. ya. Oke okay. oke. Okay, okay. Terima kasih Pak Yunus nanti ada rekan ya. saya akhir Baik Syederalon Sepertinya sudah waktunya juga Sudah hampir habis ini Jadi silakan saja Bung Yermen kita tarik kesimpulan Untuk perbincangan kita hari ini Ya uh, sebagai kesimpulan Bahwa kita memang Pantas belajar tentang Bab kesederhanaan pada seorang Abu Sik Karena dia sudah menunjukkan sikap Yang konsisten untuk berada Di lini kesederhanaan ini Kita lihat dari kampanyenya yang juga nggak terlalu boros dalam baliho, pampllet segala macam, muluk-muluk, muluk muluk-muluk. Mm. Terus kemudian ternyata model seperti itu yang disukai oleh rakyat. Tapi dia punya identitas yang tegas, ya. Bahkan pernah tidak mau ikut dalam debat hanya gara-gara PC-nya itu tidak, tidak diizinkan masuk, dipakai, dianggap ya? itu seolah-olah atribut pak atribut kampanye. kampanye gitu. Padahal mm. menurut dia siapapun bisa pakai PC kebetulan aja dia pakai PC warna, warna merah. merah. selama okay. ini yang kita anggap warna yang yang tidak masalah itu adalah warna hitam ya. Saya bilang itu itu itu yang mungkin yang dikatakan oleh Jutta tadi itu dia punya sikap dan prinsip. Itu satu. Yang kedua, sikap dan prinsipnya ini tadi dia, dia dia dia wujudkan dalam bentuk semua uh, gerak langkahnya sebagai pemimpin. Itu ditunjukkan dengan cara memilih hal-hal yang sederhana. Pergi ke pelantikan dengan odong-odong Mobil dinasnya memilih uh, model L300 yang bisa muat sampai 16 orang dengan asumsi yang luar biasa. Kalau rakyat saya ingin menumpang, dia musa muda ya, bisa langsung silahkan, masuk gitu, gitu okay. itu dia nah, hanya saja saran kita adalah jangan sampai ke tempat-tempat tujuan rapat tertentu, pertemuan tertentu abusik itu terlambat selalu yeah. hanya gara-gara uh, kebanyakan, kebanyakan penumpang turun naik turun naik <laughs> habisnya dia. Atau kalau memang Dia atau betul, waktu pulangnya nih Bung Yarmen. Waktu pulang, waktu baru pulang, waktu iya, kan karena waktu tumpangan. lebih waktu pulang lebih longgar waktunya Aha. kan. Nah, kalau mau pergi nanti terkenal abusi kemudian orang yang rendah hati, uh -huh. tapi kemudian terkenal juga orang yang paling tidak disiplin. Iya, uh -huh. itu lakonnya dicap -lelet, di lelet gitu ya. <laughs> ya, terus kemudian karena kita juga punya bupati baru, walikota baru di 23 kabupaten kota, uh -huh. kabupaten kota, sebentar lagi genap Dari 23 uh -huh. pada tahun 2018 kita harapkan Uh, apa yang langkah yang dipilih oleh Abu C ini bisa menginspirasi Bupati Wali Kota kita termasuk gubernur kita untuk lebih hemat menggunakan anggaran. Toh okay. so, pada dasarnya kalau udah bisa hemat anggaran itu bisa dialihkan untuk program-program seperti kata Icut tadi itu program yang pro rakyat dan langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Apakah okay. itu menunjang aspek pendidikan, kesehatan terutama dan lain-lain? Saya pikir itu. Iya. Jadi mungkin ini contohnya bukan cuma untuk para pemimpin daerah, tapi buat kita semua oh ya, juga, bukan? Pemimpin daerah, SKPA juga Aha, yang boros betul. Jadi semuanya mungkin bisa dicontoh. Wah ini bupati aja hemat, hemat apalagi ya. kita gitu ya. Boros itu kan bagian dari sesuatu yang ya. Lo itu temannya setan. agama <laughs> dibilang mubazir, ya. ya, ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak Bu Yarmen atas waktunya sudah hadir ke studio SRMBFM. Mudah-mudahan banyak manfaatnya luar biasa informasi kita hari ini dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya. Zadarawan, demikianlah bincang-bincang kita dalam program Serambi Jakrawala edisi hari ini, Senin 14 Agustus 2017, dengan tema Dari Abu Syuk, kita belajar kesederhanaan Terima kasih banyak atas atensinya Kita kembali lagi ke Serambi ekspos Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna, Britana